Assalamualaikum Syedah Alun Berita Sore, edisi hari ini, Jumat 2 September 2022, dibacakan Novita dan Ardiansyah. Sekda Aceh mengatakan upaya untuk penanganan stunting butuh dukungan seluruh aparatur. Gempa bumi tektonik di Aceh Singkil. 25 pasangan isbat nikah di Bireun belum dikabulkan, 21 pasangan gugur. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Sudah dilun, sekretaris daerah Aceh, Tako Allah mengajak aparatur terkait di seluruh Aceh menyukseskan gerakan imunisasi stunting Aceh atau GISAH. Allah menegaskan upaya penanganan stunting membutuhkan dukungan seluruh aparatur. Hal tersebut disampaikan oleh Sekda Aceh dalam arahannya pada kegiatan evaluasi dana desa dan pemantapan GISA di Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan, Kamis 1 September 2022. Sekda mengatakan saat ini untuk menyukseskan GISA, pemerintah telah menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat untuk mendukung upaya penanganan dan pencegahan stunting mulai dari vitamin penambah darah hingga makanan tambahan kepada ibu hamil dan anak stunting. Sebagaimana diketahui saat ini Aceh menjadi satu dari 12 daerah tingkat provinsi yang menjadi fokus penanganan stunting di Indonesia. Beberapa waktu lalu PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki telah bertemu langsung Wakil Presiden untuk melaporkan dan membahas upaya penanganan stunting di Aceh. Usai mendapat arahan Wapres PJ Gubernur Aceh menggagas Gisa dan menugaskan langsung Setda Aceh. Sedar gempa bumi tektonik di Aceh Singkil tak berpotensi tsunami, Jumat 2 September 2022. Informasi itu disampaikan kepala stasiun geofisika Aceh Besar Andi Ashar Rusdin S.Si. M.Sc. Jumat 2 September 2022, pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, wilayah pantai Barat Daya Aceh Singkil, diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M4,9, berlokasi di laut pada jarak 3 km arah Barat Daya Singkil Utara Aceh Singkil, pada kedalaman 52 km. Dengan memperhatikan lokasi dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Berlun sejak beberapa hari lalu, Dinas Syariat Islam Biren bersama pihak kecamatan, KUA, Mahkamah Syariah, Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Biren melaksanakan isbat nikah. Kegiatan isbat nikah telah berlangsung di Aula Kantor Camat Jempa, Gedung Serbaguna Kantor Camat Jenip, dan terakhir Kamis 1 September 2022 di Aula Kantor Camat Pesangan Biren. Isbat nikah seluruhnya diikuti 350 pasangan umumnya lansia, miskin, korban konflik atau tsunami Aceh. Informasi yang diperoleh dari 350 pasangan yang mengikuti isbat nikah, 25 pasangan belum dikabulkan isbat nikah, dan 21 pasangan lainnya gugur. Kepala Dinas Syariat Islam Biren Anwar api mengatakan dari 113 pasangan hasil sidang isbat nikah, 83 pasangan dikabulkan, 11 pasangan ditolak, dan 10 pasangan gugur. Kemudian isbat nikah dilaksanakan juga di Gedung Serbaguna Kantor Camat Jenip pada Kamis 25 Agustus 2022 yang diikuti 120 pasangan dari 6 kecamatan. Sedara alun pemberantasan segala jenis dan golongan narkotika menjadi prioritas utama jajaran kepolisian. Hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie Saputra Bustaman di mana ia memimpin langsung pemusnahan ladang ganja seluas 4 hektar di Desa Maheng, Kecamatan Kota Cotgli, Aceh Besar Kamis 1 September 2022. Dalam keterangannya, Charlie mengatakan, pemusnahan ladang ganja tersebut merupakan komitmen kepolisian. Dalam ini, Polres Aceh Besar dalam memberantas narkotika. Mantan Kapolres, Gayo Lewis itu menceritakan lokasi ladang ganja tersebut sangat jauh. Bahkan, ia harus berjalan kaki selama tiga jam untuk sampai ke lokasi. Di samping itu, Charlie juga menyebut, pemberantasan narkoba tidak akan berhasil kalau hanya dilakukan aparat. Akan tetapi juga butuh peran semua pihak termasuk ulama dengan memberi tausiah untuk generasi muda agar menjauhi narkoba, apalagi menanam ganja. Charlie mengajak semua pihak untuk berkolaborasi memberantas peredaran narkotika di Aceh, khususnya Aceh Besar. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudirlun transformasi digital merupakan salah satu kunci dalam percepatan pemulihan dan peningkatan daya tahan ekonomi nasional. Upaya akselerasi transformasi digital juga menjadi strategi pemerintah dalam memastikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai ekonomi digital pada 2021 menyentuh angka tertinggi di kawasan ASEAN dan mencapai sebesar 70 miliar US dolar. Nilai ini diprediksi akan meningkat hingga 330 miliar US dolar di tahun 2030. Dengan peningkatan pesat tersebut, kebutuhan akan talenta digital sebagai navigator utama dalam menggerakkan ekosistem digital turut meningkat sehingga pemerintah juga berupaya mendorong pengembangan talenta dan infrastruktur digital melalui kebijakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanggar Tarto saat menyampaikan keynote speak. Serta membuka secara resmi kegiatan Indonesia Cloud Day 2022 Kamis 1 September mengatakan Pada tahun 2030 diprediksi akan terjadi kekurangan 47 juta talenta digital di kawasan Asia Pasifik Dan saat ini Indonesia membutuhkan sekitar 600 ribu talenta digital setiap tahun Untuk itu pemerintah telah menginisiasi berbagai kebijakan Salah satu kebijakan yang diinisiasi pemerintah yakni program Kartu Prakerja yang bersifat end-to-end -end digital. Sebagai program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya dengan nilai manfaat hingga 3,55 juta bagi tiap individu, Kartu Prakerja telah menyasar lebih dari 13 juta penerima manfaat dari 514 kabupaten dan kota dan memperlihatkan bahwa infrastruktur digital Indonesia telah mampu menjangkau hingga seluruh wilayah. Syederalun hukuman penjara untuk Aung San Suu Kyi ditambah 3 tahun oleh Junta Myanmar karena kecurangan dalam pemilu 2020 yang dimenangi partainya secara telak. Tambahan hukuman untuk Aung San Suu Kyi itu dikatakan seorang sumber pada Jumat 2 September 2022 dikutip dari kantor berita AFP. Suu Kyi dihukum 3 tahun penjara dengan kerja paksa. Seraya menambahkan bahwa peraih Nobel berusia 77 tahun tersebut tampak dalam keadaan sehat. Suki sudah dijatuhi hukuman karena korupsi dan sejumlah tuduhan lainnya oleh pengadilan junta tertutup. Ia divonis 17 tahun penjara. Militer Myanmar menuduh terjadi banyak kecurangan selama pemilu November 2020 yang dimenangi oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD Pimpinan Suki. Namun, pengaman internasional mengatakan bahwa pemilu Myanmar saat itu pada dasarnya bebas dan adil. Militer Myanmar kemudian membatalkan hasilnya dan berkata bahwa mereka menemukan lebih dari 11 juta kasus penipuan pemilih. Dari Newsroom Serambi FM Tanjung Permai, sekian berita sore edisi hari ini Jumat 2 September 2022. Berita pagi Serambi FM dapat juga Anda ikuti kembali pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambi_fm. Serambi FM.